Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amba'i Jemaah sekalian rahimani wa rahimukumullah Alhamdulillah Pada kesempatan yang mulia ini Walau di tengah guyuran hujan Namun Dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat melanjutkan langkah kaki kita untuk thalabul ilmi, tafaqquhuddin yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam barisan yang ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna 'adzamal jazaa' ma 'adzamal bala'. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya kesulitan yang dihadapinya jama'ah rahmah kumullah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dengan tema mewujudkan pernikahan islami kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan islami karena menikah termasuk salah satu ibadah yang mulia kedudukannya dalam islam dan Islam telah mengatur Hal-hal yang terkait dengan Masalah pernikahan Secara sempurna Ya Diatur Mulai dari bagaimana mencari kriteria Calon pasangan hidup Sampai bagaimana memperlakukan Pasangan kita Ketika telah resmi menjadi suami istri Jama'ar Alhamdulillah Adapun dasar pembahasan kita adalah al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatih an khalaqalakum min ang azwaja litaskunu ilayha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri. Dari jenis kalian, litas kunu ilaiha supaya kalian merasa sakinah. Ada kecenderungan, ya, merasa tentram. Waj'al baina kum awadta warahmah dan dijadikannya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Inna filikala ayatil yaqoomi ya ta'afakarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu kata Allah. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang-orang yang berpikir Jemaah rahimakumullah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bahwa nikah termasuk nikmat Allah yang sangat agung Ya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi hambanya untuk menikah dan Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menuju kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang sangat banyak tak terhingga jumlahnya. Demikian juga di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfa ad-din falyattaqillaha fil-nisfil baqi Jika seseorang telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang tersisa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan menikah berarti seseorang telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Ya, dengan menikah maka seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hal ini dapat dilihat dari sisi hal yang dapat merusak agama seorang hamba secara umum ada dua. Ya, yang dapat merusak agama kita itu ada dua. Yang pertama adalah kemaluan Dan yang kedua adalah Perut Kemaluan Ini dapat mengantarkan seseorang pada Perbuatan zina Iya Perbuatan zina Dengan kemaluannya Sedangkan perut itu bersifat serakah Sehingga Tidak peduli halal dan haram Di dalam mengisi perutnya Di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman Inilah dua hal Yang dapat merusak agama kita Yaitu kemaluan dan Perut ya Kemaluan mengantarkan Seseorang kepada zina Sedangkan perut mengantarkan seseorang bersifat tamak Serakah ya Kalau kita sudah paham Bahwa Dua hal inilah yang dapat merusak agama Maka dengan menikah Berarti Dia telah membentengi diri dari Salah satu dari dua hal yang merusak tadi Yaitu Membentengi diri dari Kerusakan yang ditimbulkan oleh kemaluan Yaitu zina Dengan menikah berarti dia telah Membentengi dirinya Dari godaan setan, Membentengi dirinya Dari syahwat Yang bergejolak dengan menikah dia juga dapat menundukkan pandangan mata dari melihat yang haram nah inilah jamaah rahimani warahimukumullah yang dimaksud dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa dengan menikah separuh agama seorang hamba telah terjaga yaitu kemaluannya terjaga dari perbuatan zina Valiyat takillah finnis filbaqi maka bertakwalah dia kepada Allah pada separuh yang tersisa. Ya, apa yang tersisa? Ah, menjaga perutnya, menjaga mulutnya, lisannya, agar dia tidak mengkonsumsi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barang siapa yang dapat menjamin dua perkara, aku akan jamin baginya surga, yaitu menjaga apa? Lisan, ini perutnya dan juga menjaga apa? Kemaluannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah Di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang tadi kita bacakan, ya, jika seseorang telah menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ini sangat jelas. Hadis Menunjukkan dorongan kepada kita Untuk menikah Jemaah rahimahini warahimahukumullah Adapun apa hukum menikah Para fukuhat Rahimahumullah ajma'in Mereka menyebutkan bahwa Menikah itu Diberlakukan hukum yang lima Ya Artinya apa? Nikah. Hukumnya bisa menjadi wajib bagi keadaan tertentu. Tapi pada keadaan orang lain bisa menjadi sunnah atau hanya mubah. Nikah juga bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Ini yang dimaksud hukum menikah diberlakukan. Hukum yang lima. Adapun bagaimana perinciannya, kapan dia menjadi haram, yaitu bagi orang yang apa benar-benar tidak dapat menunaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ya. Tidak ada kemampuan untuk menegakkan kewajiban-kewajibannya. Tidak dapat memenuhi hak-hak pasangan hidupnya. Maka yang seperti ini haram bagi dia untuk menikah. Ya. Nikah juga bisa menjadi wajib. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengkhawatirkan dirinya mudah terjatuh dalam perbuatan zina ya. syahwatnya sudah sangat kuat ditambah lagi misalkan dia tinggal di negeri yang sangat mudah melakukan hubungan zina bebas melakukannya asal suka sama suka maka hukum nikah bagi orang yang seperti ini keadaannya mudah sekali terfitnah dengan wanita demikian juga sebaliknya wanita itu mudah sekali terfitnah dengan laki-laki maka hukum menikah beralih, yang tadinya hukum asalnya sunnah menjadi apa? wajib kenapa kok jadi wajib? iya karena meninggalkan zina itu hukumnya wajib Sedangkan kewajiban tersebut tidak akan sempurna ditunaikan, kecuali dengan menikah. ya Makanya ada kaedah, Mala yatimu tarkul muharram illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara yang tidak sempurna ditinggalkan perkara haram tersebut kecuali dengannya maka perkara itu wajib. Zina tidak sempurna ditinggalkan kecuali dengan menikah maka menikah itu wa, wajib. Begitu. Naam, barakallahu fiikum. Jamaah rahimani warhamukum Allah. Adapun tujuan menikah, ini yang harus dipahami juga bahwa menikah itu bukan sekedar melampiaskan syahwat birahi, ya, sebagaimana tujuan kebanyakan orang pada hari ini. Ya. Tapi hendaknya orang itu Ketika dia menikah, hendak menikah, dia harus paham apa tujuan-tujuan syariat yang memerintahkan untuk menikah. Yang pertama, tujuan kita menikah adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an Setiap apa yang diperintahkan oleh Allah jika kita kerjakan. Maka itu bernilai ibadah. Dan juga dalam rangka melaksanakan anjuran Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Yang hadis ini sering kita dengar. Ya ma'asyarah sabab. Ya ya ma'asyarah sabab. Man istatua minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah. Ya. Ini tujuan pertama kita menikah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka ibadah. Tujuan yang lainnya adalah untuk memperbanyak keturunan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'zawaju al-Wadud al menikahlah kalian dengan wanita al-Wadud yang penyayang, ya punya sifat penyayang, sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya. Bukan sifat yang keras, kasar. Alwalud, wanita yang subur. Peranakannya. Berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Ya, dan Nabi jelaskan, fa'in mimukasi rumbi kumul umam. Karena nanti pada hari kiamat Aku Membanggakan Banyaknya jumlah kalian Di hadapan Umat-umat yang lain Iya Sesuatu yang dibanggakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jika kita Mengamalkannya Maka itu perkara Yang mustahab Disyariatkan Tujuan menikah yang ketiga adalah untuk menjaga kemaluan dari perbuatan zina menundukkan pandangan dari melihat yang haram dan banyak tujuan-tujuan lainnya dari syariat pernikahan yang dimuliakan dalam syariat Islam. Jamaah rahimani wa rahimukum Allah ada Tujuan kita mengangkat materi ini Dalam rangka Menjaga kemuliaan Syariat nikah dalam Islam Karena kita dapati di zaman sekarang Banyaknya penyimpangan Yang ada di sekitar kita Di tengah masyarakat kita Penyimpangan-penyimpangan yang dapat Mengotori kemuliaan syariat nikah. Ya, kita dapati adanya kemungkaran-kemungkaran yang beraneka ragam yang dapat merusak kemuliaan syariat nikah. Iya. Kalau kita cermati atau kita lihat acara pernikahan di tengah masyarakat kita itu banyak kemungkaran Ada yang berupa kemaksiatan Ya Seperti apa Kebiasaan sebagian orang Orang yang latah sebenarnya Sok kebarat-baratan Acara pernikahannya itu Dengan apa Standing party Ya Pesta berdiri Tidak ada bangku Sengaja biar pada berdiri Makan minum ada juga tukar cincin. Lempar bunga. Ya. Ada juga yang menampakkan kemesraan pengantin yaitu dengan berciuman di depan tamu undangan. Apalagi sampai dansa. Berjoget-joget. Ya, karena memang disuguhkan hiburan Ya hiburan tanda kutip tentu Diiringi dengan musik Ada organ tunggal, dangdutan Ini jelas Mengotori kemuliaan syariat nikah Ya Dikotori dengan apa? Kemaksiatan Ada juga yang mengotori kemuliaan nikah Dengan melakukan kebidahan Kebidahan, kebidahan Yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW tidak disyariatkan dalam agama kita Walaupun kata mereka yang penting kan niatnya baik Ada yang adakan selamatan, baca surat surat tertentu, yasinan, tahlilan dan seterusnya Ya, Padahal itu semua tidak ada tuntunannya dalam syariat kita dan yang lebih parah lagi jemaah, a'azani Allahu wa iyyakum adanya kemungkaran yang sifatnya masuk dalam kategori kesyirikan. Iya. Dan itu sudah menjadi adat pada sebagian daerah di negeri kita. Seperti apa? Adanya siraman Ya. Ngerik apa istilahnya? Atau panggih menjejak telur. Ya. Karena khususnya di sebagian masyarakat Jawa ada keyakinan bahwa saat peralihan dari tingkat sosial yang satu ke yang lainnya itu kata mereka saat-saat yang sakral. Berbahaya. Makanya untuk mendapatkan keselamatan harus dilakukan ritual, upacara. Iya. Yeah. Dan menjadi manten istilah mereka jadi pengantin itu bagian dari peralihan. Nga'am makanya ada tradisi ada yang dibilang apa e, prosesi, ada sesaji, ada juga petung petung apa tuh petung dina apa istilahnya ya. Itu musyawarah untuk memutuskan suatu acara. Ya. Dilihat dari calon mempelai bibit, bobot dan bebet bibit itu artinya dilihat dari sisi keturunannya kalau bobot itu dilihat dari harta bendanya kalau bebet apa? kedudukan sosialnya apakah dia priai rakyat biasa dilihat dari status sosial lainnya juga itu yang dimaksud bebet nah ada juga yang disebut dengan pasatoan apa itu pedoman untuk menentukan jodoh ya jadi punya pedoman mereka dari sisi namanya hari kelahirannya dilihat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa ada hitung-hitungannya berdasarkan primbon nanti ditentukan ini baiknya dilaksanakan kapan ya ada juga dalam Kehidupan sebagian masyarakat Meyakini istilah peristiwa yang namanya kejugrugan gunung Apa itu? Peristiwa kematian Atau kecelakaan Yang menimpa salah satu anggota keluarga dekat ya Ini oleh mereka diyakini sebagai isyarat buruk dari pernikahan yang akan dilakukan, jadi harus dibatalkan. Nah, belum lagi dalam masalah penentuan hari ada yang meyakini bulan-bulan baik, wah ini bulan baik untuk melangsungkan pernikahan. Bulan rejep, ada juga bulan-bulan jelek, jangan langsungkan pernikahan. Kalau dilakukan pernikahan di bulan jelek, nanti keluarganya nggak harmonis bulan apa aja itu ah Jumadil Awal ada bulan Pasar kata mereka Suro ya Sapar ini bahasanya mereka ya ini semua yaqwa waqwat rahimani warhamukumullah ya jelas keyakinan keyakinan seperti ini termasuk bentuk kesyirikan ya jelas dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radiyallahu'an secara marfu Nabi SAW bersabda at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun, diulang sampai tiga kali tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik tatayyur itu syirik apa itu tatayyur menisbatkan kesialan dan keberuntungan ke hal-hal yang semacam tadi kita contohkan sebagiannya nah nah ini tujuan kita ya agar e, syariat mulia yaitu nikah jauh dari penyimpangan ya jangan dikotori kemuliaan menikah itu dengan hal-hal semacam tadi sehingga mudah-mudahan dengan menjaga prosesi pernikahan dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan dan kemaksiatan kita berharap pernikahan itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Diberkahi oleh Allah Naam Jamar Rahimah Lalu bagaimana proses yang syari Dalam sebuah pernikahan Nah ini juga harus dipahami Dan ini tujuan dari materi kajian kita Jemaah rahimani wa rahmakumullah ketahuilah bahwa proses mencari jodoh di dalam Islam itu bukanlah istilahnya seperti orang bilang membeli kucing dalam karung seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang kepada kita itu orang pada pakai cadar gimana kalau mau nikah kayak beli kucing aja dalam karung kita enggak tahu mukanya gimana, kulitnya putih apa hitam. Ya. Justru kita katakan proses mencari jodoh dalam Islam itu ada adab-adabnya, ada tuntunannya. Itu dalam Islam. Sesuai dengan kemuliaan nikah, mulia pula jalan yang ditempuh. Bukan seperti apa jamaknya anak-anak sekarang pacaran ya coba dulu baru beli, nah ululilah ya, apalagi habis manis sepah dibuang, nah ululilah nah agama kita itu memberikan konsep yang sangat jelas tentang tata cara atau proses sebuah pernikahan. Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Yang pertama Sebelum kita memutuskan untuk menikah Dengan seseorang ya, Ini materi Sebenarnya Umum ya Walaupun bapak-bapak atau ibu-ibu Ini manfaatnya kadang buat anak-anak kita kalau ada yang masih bujang atau masih gadis Ya tepat juga pembahasan ini Yang pertama apa Sebelum kita memutuskan Untuk menikah Dengan seseorang Tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu Calon pasangan hidup kita Ini berarti yang pertama Mengenal calon pasangan hidup Ya Laki-lakinya dia harus tahu Siapa perempuan yang akan dia nikahi Begitu juga si perempuan dia harus tahu lelaki yang mau menikahi dia itu siapa. Nah, inilah proses yang disebut apa? Ta'aruf. Ya. Tapi ta'arufnya jangan seperti yang dijalani orang-orang yang enggak paham agama. Menghalalkan pacaran atau tunangan. Ya, dalam rangka apa kata mereka? Penjajakan calon pasangan hidup pacaran atau pertunangan ini haram hukumnya. Lalu terus apa ini maksud dengan taruf? Mengenal calon pasangan hidup, ya mengetahui siapa namanya, asalnya dari mana, keturunannya seperti apa, keluarganya bagaimana, akhlaknya, agamanya Terus itu taruf, informasi-informasi apa saja yang memang untuk diketahui? Dan ini bisa ditempuh dengan cara mencari informasi dari pihak ketiga Apakah dari kerabat si lelaki, kerabat si perempuan Atau dari orang lain yang betul-betul mengenal si lelaki atau perempuan tersebut Nah itu yang dimaksud dengan ta'ruf Jemaah rahimahni wa rahimahkumullah Tapi perlu diperhatikan Bahwa proses ta'aruf ini Jangan sampai terjatuh kepada fitnah Ya Ini harus dihindari Kedua belah pihak Seperti apa e, Bermudah-mudahan Bergampangan Dalam menelpon SMS-an ya, BBM-an Atau surat-menyurat dengan alasan ingin ta'aruf Dengan calon pasangan Ya Jangankan baru ta'aruf Yang udah resmi Meminang pun Dia harus menjaga dirinya dari fitnah ini Ya Tapi Kalau sebatas apa Pembicaraan Dalam rangka mencari pemahaman Ya sebatas kebutuhan yang ada Selamat dari fitnah Maka ini gak ada masalah insyaallah Nah tapi yang lebih baik lagi kalau bisa lewat perantara wali si wanita misalnya, ya karena Allah subhanahu wa taala berfirman, فلا تخضعن بالقول ya janganlah kalian melembutkan atau mendayu-dayu dalam berbicara dengan lawan jenis. فَيَطْمَعُ مَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ya. sehingga kalau kalian mendayu-dayu dalam berbicara ya lemah apa lembut ya. berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit wa qulna qaulan dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf kata Allah ucapan yang makruh, ucapan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ini langkah yang pertama, ya, mengenal calon pasangan hidup. Adapun yang berikutnya adalah hendaknya dia memahami kriteria pasangan yang idaman suami atau istri, ya, setiap muslim dan muslimah. Tentunya sangat mengidam-idamkan Sosok suami dan istri Dengan kriteria yang Sesuai dengan syariat Islam Iya Apa kriterianya Yang pertama jelas Allah sebutkan Inna akramakum indallahi atkawakum Ini kriteria pertama Yang taat kepada Allah dan Rasulnya Bertakwa Ya Ma'am nah. Karena apa kita pengen punya pasangan yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Ya kemuliaan itu di sisi Allah Yang seperti apa itu? Orang yang taat, bertakwa, taat kepada aturan dan syariat yang mulia ini Makanya Nabi SAW bersabda tunkahul marah arba. Perempuan itu biasanya dinikahi karena empat hal Lima limaliha walihasabiha wajamaliha walidiniha karena hartanya, karena kedudukannya karena parasnya yang cantik dan karena agamanya tapi di akhir hadis apa kata Nabi fadfarbidhati din taribat syadak hendaklah kamu pilih perempuan karena agamanya ini saya kamu tidak bakal rugi nah. jadi jamaah rahmatullah Ilmu agama itu poin terpenting yang menjadi perhatian seseorang dalam memilih pasangan. Ya. Karena bagaimana mungkin dia dapat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah padahal dia tidak tahu ilmunya? Tidak tahu apa yang diperintahkan Allah, tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah. Makanya pilihlah ya, pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama ini Karena Nabi SAW bersabda Man yuridillahu bihi khairan Yufakihuh fid din Ini ya, Tanda orang Diberikan kebaikan oleh Allah itu apa Dia memiliki Pemahaman agama yang baik Dia memiliki Ilmu Fakih terhadap agama ini kriteria pertama Yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Yang bertakwa Yang kedua Al-kafa'ah Sekufu Sekufu Nah ini kafa'ah dalam menikah Apa itu kafa'ah? Adanya kesamaan Atau kesetaraan ya, Dalam hal apa saja? di antaranya ada dalam lima hal yang pertama dalam hal agama yaitu sama-sama soalih -sama ya dalam hal nasab iya itu apakah dia keturunan Arab atau orang Ajam dalam hal kedudukan juga ya dalam hal yang ketiga apa kebebasan al-hurriyah Budak atau orang merdeka Dengan orang merdeka misal Begitu juga dalam hal pekerjaan Orang yang agak rendah pekerjaannya Dengan yang punya pekerjaan yang lebih tinggi ya ini gak sekufu namanya Ya Misal tukang bekam Ya Dengan seorang pengusaha Ini gak sekufu dalam hal pekerjaan kemudian <tuh> juga dalam hal e, harta ya perempuan yang biasa hidupnya penuh dengan kelapangan penuh dengan apa, kekayaan terus dilamar oleh laki-laki yang keadaannya agak kekurangan, ini gak sekufu memang kafa'ah itu bukan syarat Terus apa yang dimaksud? Hah? Yang dimaksud di sini adalah Boleh seorang perempuan Menjadikan Al-Kafa'ah Sebagai bahan pertimbangan dia Jadi kalau ada perempuan dilamar oleh seorang laki-laki Kemudian perempuan ini mempertimbangkan dengan lima hal Tadi dalam Al-Kafa'ah Itu haknya dia Tidak tercela dia Ya, sesuai dengan apa yang dia ridhoi Dia sukai Nah begitu juga sebaliknya Kalau perempuan tersebut ridho Walaupun tidak sekufu Itu pun boleh Sebagaimana dalam hadis e, Tentang Fatimah Binti Qais Dia Dinikahkan oleh Nabi SAW dengan siapa? Usamah bin Zaid Padahal Usama bin Zaid ini, apa keturunan budak, karena Zaid bin Sabit ayahnya Usama itu dulunya budak Rasulullah Sallallahu Sallam kemudian dibebaskan. Nah ini kan dari dari sisi nasab jelas beda nasabnya Usama bin Zaid dengan Fatimah bin Tukais. Ya makanya ketika Rasulullah s.a.w. berkata kepada Fatimah nikahilah Usama dia tanya, Usama Usama yang saya nikahi ya Rasul iya nikahilah Usama lihat bagaimana ketaatan Sahabiyah yang mulia ini Fatimah binti Qais, dia lebih mendahulukan ketaatannya kepada Rasulullah s.a.w. daripada hawa nafsu dia turuti apa yang Nabi perintahkan tadi, nikahlah dia dengan Usama Walaupun dia tahu ini enggak sekufu ini. Iya. Dan enggak mungkin apa yang diperintahkan Nabi akan mencelakakan dia, menyengsarakan dia, menyusahkan dia. Dengan mantap Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid walaupun enggak sekufu. Iya. Dan subhanallah setelah beberapa lama melangsungkan pernikahan, mereka hidup berumah tangga Fatimah binti Qais berkata bahawa saya merasa sangat, apa, merasa sangat mendapatkan nikmat dengan pernikahan tersebut. Artinya apa? Dia merasa bahawa pernikahan itu bahagia dengan Usama bin Zaid. Nah ini dalil. Bahawa masalah kafa'ah itu bukan syarat dalam pernikahan. Tapi hanya sebatas apa? Pertimbangan dalam hal kafa'ah. Boleh perempuan... Menimbang dari sisi ini Barakallahu fiikum Kemudian jemaah <tuh> Di antara kriteria Dalam memilih pasangan Boleh dilihat dari sisi apa? E, menjadikan faktor fisik ya Sebagai bahan pertimbangan Ya Paras yang cantik, atau kalau laki-laki ya tampan. Atau keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup. Itu bisa menjadi salah satu apa faktor yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga. Iya. Dan mempertimbangkan faktor fisik. Ini juga sejalan dengan tujuan Dari pernikahan Apa itu? Ketentraman dalam hati Ya kan? Litas kunu ilaiha naam. Dan dalam hadis tadi yang kita sudah bacakan Nabi SAW menyebutkan uh, Ada empat ciri Wanita salihah Salah satunya apa? Inna zora ilaiha sarat Ya kalau dia dipandang ini membuat suaminya senang. Iya, memandang istrinya suaminya senang. Berarti kan istrinya senang dipandang, cantik. Makanya dalam agama kita ditetapkan adanya syariat apa? Nazor. Nazor. Yaitu melihat perempuan yang akan dia lamar, ya. Nah, ini melihat ini berarti lihat dari sisi apa fisik, kan? Sebagaimana eh, disebutkan dalam riwayat yang riwayat Muslim, ada seorang sahabat dia mengabarkan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan melamar seorang wanita ansor mau khithbah Apa kata Nabi? Anadzarta ilaiha. Apakah kamu sudah melihat dia? Si perempuan Anshar itu. Qala la. Kata sahabat tadi, enggak, belum. Apa perintah Nabi? Fadhhab ilaiha. Pergi. Ya, kepada perempuan itu. Fanzur ilaiha. Nadzurlah dulu, lihat dulu dia. Ya Nabi perintahkan untuk nazor Nah Kemudian Jemaah rahimahumullah Di antara kriteri yang ada tuntunannya Juga dalam syariat agama kita Selain Melihat dari sisi faktor fisik Tapi tentunya ini bukan yang utama ya Dari sisi faktor fisik Cuma kalau orang mempertimbangkannya hal itu Itu juga tidak tercelah Sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan Nah, uh, dari liha, di, dilihat juga dari sisi apa al walud tadi, ya itu subur, karena hikmah dari pernikahan untuk apa? Memperbanyak keturunan, memperbanyak jumlah kaum muslimin, sehingga memperkuat izah kaum muslimin karena dengan pernikahan diharapkan lahir anak-anak kaum muslimin yang nantinya mereka menjadi orang-orang yang saleh yang akan mendakwahkan Islam. Iya. Makanya dalam hadis yang tadi kita sebutkan tazawwaju al wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Oleh karena itu ada sebagian fuqaha berpendapat boleh fasakhun nikah Ya, kalau diketahui ternyata suaminya memiliki impotensi yang parah. Artinya apa? Bukan hal yang haram, bukan hal yang tercelak. Kalau seorang istri meminta cerai atau hulu dengan alasan karena apa? Suaminya seperti itu keadaannya. Nah, Jemaah, wassalamualaikum warahmatullah. Adapun kriteria khusus untuk memilih apa calon suami berarti ini bagi kaum perempuan, ya, ada kriteria yang penting untuk diperhatikan. Apa itu? Calon suami punya kemampuan untuk memberi nafkah, karena nafkah itu kewajiban suami. Dan Islam mengharamkan sikap menyanjakan hak istri menyanyiakan hak anak ini termasuk kategori dosa besar yang kata Nabi saw. Kafabil mar iisman ayyodai amayyakud cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyanyikan orang yang di bawah tanggungannya oleh karena itu Rasulullah saw membolehkan ya bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan dalam hal nafkah ya dalam memilih calon suami seperti siapa kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha dia berkata Ataitun tuh Nabi ya saw aku mendatangi Nabi saw Fakultu, lalu aku berkata inna Abul jaham wa mu'awiyah khotobani sesungguhnya abul jaham dan mu'awiyah jadi dua orang sahabat melamar Fatimah binti Qais begitu Nabi mendengar nama mu'awiyah dan abul jaham yang akan melamar Fatimah binti Qais nabi Mengabarkan keadaan dua orang sahabat ini. Kenapa? Karena kaitannya dengan kemaslahatan. Kehidupan seorang wanita muslimah. Lalu Nabi menjelaskan. Amma mu'awiyah fasa'lukun lama lalahu. Ini astillah dari hadis pembahasan kita. ya Apa kata Nabi SAW. Adapun mu'awiyah itu orang yang fakir. Dia gak punya harta. Gak direkomendasikan oleh Nabi untuk nikah dengannya. Waham Abu Jaham, Waham Abu Jaham, Adapun Abu Jaham, fala ya Baal Aswa'an Dia tak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Artinya, dia ya, suka mukul. Lihat, sisi pendalilan kita dalam pembahasan, Nabi tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu anha. Karena apa? disebutkan dalam hadis fa salukun la malalahu dia itu fakir miskin enggak punya harta ini menunjukkan berarti jemaah azani Allah yakum bahwa masalah kemampuan memberi nafkah juga termasuk hal yang bisa dijadikan apa pertimbangan tapi tentunya jangan sampai dijadikan kriteria utama ya Bukan kriteria utama. Kalau ternyata suaminya dapat memberi nafkah yang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, itu sudah cukup. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akhlak, zuhud, hidup sederhana, konaah, ya mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Islam justru mencela sikap apa? tamak terhadap harta. Jangan mau diperbudak oleh harta. Sampai dalam masalah pilihan pasangan, tolak ukur utamanya adalah harta. Ini bukan seperti itu yang dimaksud. Ya. Dan juga jangan salah paham, oh berarti calon suami itu harus kaya? Enggak. Enggak. Karena Allah menjanjikan kepada para lelaki yang miskin sekalipun yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah ya karena dia mempunyai apa hasrat yang tinggi untuk menikah dia takut terhadap fitnah zina dijanjikan oleh Allah Allah akan berikan kecukupan rezeki Ya, wa ankihul ayam min kum, wa min ibadikum, wa imai Lihat, nikahkanlah. Ya, orang-orang yang masih membujang diantara kalian. Sisi pendalil kita di mana? Iya <tik> kuno fukara yugnihi mullaumin Kalau mereka miskin, keadaannya. Dengan menikah dan niat semacam itu Untuk menjaga kehormatan Niscaya Allah akan memberikan Kelapangan Kecukupan kepada mereka Dengan karunia dari Allah Ya Nah ini Jadi bukan prioritas utama Jama'ah rahimah ni wa rahimah Ada salah satu kisah Yang mungkin cocok juga untuk dibahas Ya kisah seorang tokoh tabiin tokoh tabiin namanya Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah Sa'id bin al-Musayyab dia punya anak perempuan punya anak perempuan dia tawarkan anak perempuannya ini ke muridnya sendiri Ya, Said Ibnul Mu Sayyab ini seorang ulama tabiin yang dikenal, punya banyak murid. Di antara muridnya orang bernama Abdullah ibnu Abi Wadaah. Ya, Abdullah sendiri yang cerita muridnya. Kata Abdullah, aku biasa duduk di majlis Said Ibnul Mu Sayyab untuk mendengarkan ilmu berguru gitu ya tapi pernah dalam beberapa hari aku absen dari majlisnya gak datang. saking lama absennya gurunya ini itu Said Ibn Musayyad merasa kehilangan. ya wajar ya seorang guru memperhatikan ini murid si fulan kemana kok udah berapa hari gak kelihatan? gitu Ya. Sampai suatu hari Sa'id Ibnu Musayyab ketemu dengan Abdullah Ibnu Abi Wadaah, muridnya tadi. Ditanya tentunya dari mana saja kamu enggak kelihatan di majlis Ini tabayyun, enggak juga langsung su'uzon. Ya. Ternyata benar. Abdullah Ibn Abi Wada'ah Menjelaskan Alasan kenapa absen selama ini Karena istrinya sakit Terus sampai meninggal dunia Aku tersibukkan dengannya Kata Abdullah Ibn Abi Wada'ah Subhanallah ya Ini juga Menunjukkan bahwa Orang setelah berkeluarga Setelah punya istri Bukan berarti gugur kewajibannya untuk datang ke majelis ilmu ya, tetap setelah tahu alasannya bahwa dia apa e, ditinggal mati oleh istrinya Said Idul Musaib bilang kenapa kamu ngasih tahu aku gak ngabari sehingga saya bisa takziah gitu ya mudah terjadi, terserah saya dialog akhirnya e, Abdullah bin Abi Wada'ah kembali aktif, rutin ngikutin kajian, rutin menimba ilmu agama, rutin di majlisnya Said Ilmusayyib lagi terus setelah berapa lama ya e, ketika Abdullah bin Abi Wada'ah mau pulang gurunya menghampiri dia dan bertanya apakah kamu ada keinginan untuk mencari istri yang baru karena istri yang itu meninggal. Apa jawabannya Abdullah? Semoga Allah merahmatimu. Siapa yang mau menikahkan aku dengan anak perempuannya sementara aku enggak punya apa-apa kecuali hanya uang sebesar apa 2 dirham atau tiga dirham gitu. Mata uang perak. Ya. Kata Said Ibnu Al-Musayyib akulah orangnya. Kaget. Ya. Kaget penuh dengan kesenangan. Iya, engkau ingin melakukannya? Kata Abdullah, "Iya." Masya Allah, Akhirnya Said bin Al-Musayyib eh, dia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menikahkan. Karena selaku wali, wali nikah langsung dinikahi dengan putrinya maharnya tadi 2 atau 3 dirham mas, apa dirham yang dia punya ya udah sudah dinikahkan dengan putrinya e, saking senengnya apa Abdullah bingung mau berbuat apa gitu pulang dia ke rumahnya ya karena lagi puasa ya pulang ke rumah menjelang maghrib dia buka puasa, sudah masuk waktu maghrib, dia buka puasa, terus sholat maghrib, ya, masuk ke rumah setelah sholat maghrib, dihidupkan lampu pelita, ya, disiapkan juga untuk makan, buka puasa, roti gitu. ya Kata Abdullah, tiba-tiba sebelum aku menyantap makanan, pintu rumah ada yang ketuk setelah maghrib ini ya, ada yang ketuk. Abdullah tanya, siapa? Ini boleh ya, orang dari dalam rumah gak longok dulu Tanya dulu, siapa? Orang yang ngetuk jawab, Sa'id Sa'id kan banyak Kata Abdullah, aku gak berpikir Kalau Sa'id yang dimaksud itu adalah burukku Sa'id Ibn Musayyid Kenapa? Karena setahu dia Sa'id Ibn Musayyid itu gak pernah kemana-mana Ya rutinitasnya cuma antara rumah dengan masjid rumah dengan masjid karena memang semangat di dalam mengajarkan ilmu kepada umat di masjid akhirnya dibukakan pintu oleh Abdullah kaget dia ternyata Said yang dimaksud adalah gurunya sendiri yaitu Said bin Musayyad ya. Abdullah pun bilang Wahai eh, tuan Guru Seandainya engkau mengutus seseorang Untuk memanggil aku Aku yang akan datang kepadamu Adabnya gitu ya Apa kata Said Oh enggak Kamu lebih pantas untuk didatangi Ada apa tuan Guru Ya ternyata kata Said Musayib, Engkau tadinya membujang Lalu engkau menikah Ya. Maka aku tidak suka Engkau melewati Satu malam saja Sendirian Inilah istrimu nah, Kata Syed Sambil menunjuk Ada seorang perempuan yang berdiri Bersembunyi di belakangnya Jadi dibawain Anak perempuannya langsung ya. Syed membawa putrinya sendiri Iya Nah, masyaallah akhirnya eh, masuklah ke rumah menemuiku ya, putrinya tadi. Kan tadi baru akad nikah saja. Belum lihat putrinya guru seperti apa. Ternyata kata Said, apa kata Abdullah, "Ku dapati dia ini wanita yang sangat cantik. Wanita yang paling hafal terhadap kitabullah, terhadap Al-Qur'an." Wanita yang Tahu tentang sunnah Rasulullah S.A.W Dan tentunya juga wanita yang paling Mengerti tentang hak-hak Suaminya Masya Allah Itu kisah Abdullah ibn Abi Wada'ah Yang apa e, Beruntung Karena Menikah dengan putri Atau anak perempuan dari gurunya Itu Said ibn Musayyib Yang salihah cantik jelita dan cerdas pula. Nah, padahal jamaah arhamani warhamukumullah ini anaknya Said ibn Musayyib pernah dipinang oleh seorang khalifah iaitu ya. Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah pernah meminang putrinya Said ibn Musayyib untuk siapa? Untuk putranya iaitu Al-Walid. Jelas, ya seorang petinggi negara, seorang khalifah, anaknya khalifah pasti kaya. Tapi ternyata Said enggan menikahkan putrinya dengan uh, Al Walid, yaitu putra dari seorang khalifah tadi. Ya, Said al Musayyab malah memilih menawarkan putrinya tadi kepada siapa? Muridnya sendiri, yang tentu sang guru kenal muridnya seperti apa. Penuh dengan kesederhanaan muridnya ini. Tapi dia tahu muridnya ini syarat dengan ilmu dan kesolihan. Makanya dia prioritaskan dari sisi ini. gitu Nah ya. ya ini pelajaran yang kita petik. Bagaimana seorang ayah memilihkan suami untuk putrinya dengan memprioritaskan apa? Ilmu, agama, ketakwaan bukan harta kekayaan yang lebih dia prioritaskan nah subhanallah ini keadaannya tentu gak seperti kebanyakan orang tua di zaman kita sekarang ya belum apa-apa seorang laki-laki ingin nazor anaknya yang perempuan udah ditembak pertanyaan pekerjaanmu apa ya berapa penghasilanmu sebulan Ya dan seterusnya. Nah, jemaah rahimani warahmatulloh dan banyak juga kisah yang semacam ini bahwa eh, ketakwaan, keilmuan dan pemahaman agama itu yang diprioritaskan dalam memilih pasangan hidup. Selanjutnya, jemaah rahmatulloh setelah terpenuhi kriteria nazar. Ya ini proses berikutnya Nagor yaitu melihat calon pasangan hidup. Ya makanya ketika ada perempuan datang kepada Nabi, menghibahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini khusus ya untuk kepada Nabi saja. Nggak boleh di zaman sekarang ada perempuan tiba-tiba berdiri menghampiri salah seorang laki-laki atau salah seorang Ustad misal, saya hibahkan diri saya untukmu. Ma oh, ini enggak. Perempuan tadi bilang kepada Nabi ya Rasulullah jitu ahabulak, ahabulaka nafsi Perempuan itu bilang ya Rasulullah aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu. Fanazor ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun nazar melihat ke perempuan tadi. Ya. Yeah. Fas'ada nadhara fiha wa sawabahu. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada wanita tadi, thumma fa ta ta Rasulullah sallallahu kemudian beliau menundukkan kepalanya. Nah, nah ini menunjukkan apa? Kalau laki-laki ingin menikahi perempuan yang bercadar, yang memakai niqab, maka disyariatkan untuk nadzar terlebih dahulu, lihat calonnya. Ya. Dan mengamatinya. Nah, mai ni. Jadi jangan bingung-bingung. Waduh, anak saya yang perempuan izin dia memakai cadar. Nanti gimana kalau nikah dia bal ada yang mau? Gitu ya. Nah, padahal dalam syariat Islam, ya, yang mulia justru Allah subhanahuwataala akan menjaga wanita seperti itu, ya, dan Allah subhanahuwataala akan memilihkan, ya, pasangan yang Uh, sesuai dengan kriteria yang disebutkan Barusan nah, Jema'a azani Allah wa iya'kum Asyik Muhammad bin Salih Al-Saimin rahimahullah Menjelaskan bahwa Apa uh, Kalau nazornya itu Dengan cara bersembunyi Dengan cara mengintai Itu juga boleh Seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an? Dia cerita bahawa saya meminang seorang perempuan, lalu saya sembunyi untuk mengintainya sehingga saya dapat melihat. Ya, di balik eh, pohon kurma. Terus ada yang tanya ke Muhammad, Muhammad ibn Maslamah ini seorang sahabat, ada ngegur dia. Karena apa? Bersembunyi memperhatikan keadaan seorang perempuan. Ditegur, dia apakah engkau melakukan hal semacam ini? Kamu ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa ngintip perempuan gitu lo." Apa kata Muhammad bin Maslamah? Dia jelaskan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi mriin khitbata imraatin" Fala baksa nah, Masya Allah Dia punya dalil Apa yang dia lakukan Aku pernah dengar Nabi SAW bersabda Apabila Allah SWT Melemparkan di hati Seorang lelaki niat untuk Meminang seorang perempuan Tidak apa-apa baginya untuk melihat perempuan itu Nah ini dalilnya Makanya Boleh melihat perempuan yang ingin dinikahi Walaupun si perempuan tadi nggak tahu kalau dia sedang dilihat, dia nggak menyadari. Ya, nah, dalam hadis disebutkan, idah khotobah adhukum imroatan falajunah alaihi ayyan zuruilaiha idakana ayyan zuruilaiha lichibatih. Apabila seseorang dari kalian ingin meminang seorang perempuan. Tidak ada dosa baginya melihat si perempuan, ya, apabila memang tujuan melihatnya untuk menghitbahnya, meminangnya. Wa in kanaat lah taqlum. Walaupun si perempuan tidak tahu kalau dirinya itu lagi dilihat, ya. Nah, cuma e, perlu dilihat nazar yang syar'i itu ada persyaratan, ada ketentuan, ya. Ada ketentuan nafor yang pertama tentunya hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu, ya yang biasa nampak dan terlihat dalam kesehariannya, ya, yaitu seperti wajah, kepala, leher, tangan dan betis. Di mana sisi pendalilannya tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk nafor ya walaupun tanpa sepengetahuan si perempuan ya berarti beliau mengizinkan untuk melihat apa yang biasa terlihat dalam keseharian perempuan itu di rumahnya nah jadi jangan berlebihan nazar boleh semuanya yang dapat mendorong untuk menikah enggak ada batasan ini jelas keliru ya kemudian Uh, mengulang nazar juga boleh kata Syekh saimin rahimahullah kalau apa uh, dia belum melihat sesuatu yang menjadikan dia tertarik pada nazar yang pertama boleh bagi dia untuk mengulangi nazarnya untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya ya. tapi juga jangan berlebih-lebihan nah karena Rasulullah mengizinkan secara mutlak tanpa membatasi jumlah berapa kali? satu kali sajakah? Tidak. Nah. Kemudian syarat yang kedua, nazar itu dilakukan tanpa khalwat. Enggak boleh berduaan, harus ada yang mendampingi. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakhluna rajulun bi imraatin illa ma'dzi mahramin. Enggak boleh laki-laki itu hanya berduaan dengan perempuan, harus ada mahram. Nazar juga seperti itu. Iya Kemudian ketiga, nazar itu jangan dilakukan disertai dengan syahwat. Ya nazar menikmati apa apa aji mumpung istilahnya, ya dipelototin terus itu perempuan, ya sehingga muncul syahwatnya. Ini nggak benar, ya nggak boleh. Jangan nazar disertai dengan syahwat. Nah, kemudian yang keempat, nazar itu dilakukan kalau si lelaki memang sudah bertekad, ya, untuk melamar si perempuan. Jangan istilahnya apa, ah, saya mau coba-coba aja, ya, barangkali aja nggak sengaja cocok ternyata diterima, padahal nggak mantep dia untuk menikah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena asalnya nazar itu hukumnya haram, ya, diizinkan oleh syariat karena adanya kebutuhan, yaitu dia memang ingin menikahinya. Nah, makanya nazar nggak boleh dilakukan tanpa hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima ya, nazar itu dilakukan. Kalau ada apa Gholabatuzon Rasangkaan kuat bahwa lamaran itu Akan diterima Iya Dan yang keenam ini kaitannya dengan Perempuan yang dinazor iya, Perempuan yang dinazor Jangan tabaruj Wah saya mau dinazor ini sama ikhwan Pakai bedak Tebel-tebel Pakai gincu Wah cantik kelihatannya Dan si laki-laki tertipu ya. Eh. Waktu nazar kok cakep pas sudah nikah kok begini nah, ini ada unsur enggak jujur enggak boleh ya nah biasa aja ya terimalah aku seperti apa adanya gitu ya jemaah r.a.m.a.l.ah m.a.a.w.alaah Nah setelah nazar udah cocok baru khidbah udah mantap khidbah ya mengkhidbahnya Nah, tapi kalau hal yang berkaitan dengan hitbah, ini yang perlu diingat, eh, jika seseorang tahu bahwa seorang perempuan ini sudah dihitbah terlebih dahulu oleh laki-laki lain, dia nggak boleh masuk, ya, sampai pinangannya itu diterima atau ditolak, gitu ya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaktu berroju lu ala kitbati aki hatayen kihah awiyatruk. Tak boleh seseorang menghitbah perempuan yang sudah dihitbah oleh saudaranya sampai saudaranya itu menikahi si wanita tadi kemudian diceraikan atau meninggalkan artinya membatalkan hitbahan. Nah, kemudian Jami'aruhmani wa rahmukumullah, eh, adab bagi seorang wali. Ia ya, kalau ada laki-laki yang menghitbah, Ya dia lihat, ya seperti kriteria yang tadi sudah disebutkan. Kalau dia dapati laki-lakinya orang yang sahli, ya maka berlaku atasnya sebagaimana yang Nabi katakan: "Izahotobailai kumantar daun adina huwa hulu kahu pazeujuh apabila datang kepada kalian, wahai para wali perempuan, laki-laki yang kalian ridai agama dan akhlaknya ya maka hendaknya kalian menikahkannya illa ya. taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid kalau kalian tidak melakukannya tidak segera menikahkannya akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar nah di sini dalam hadis nabi mengatakan idza khotoba ilaikum yakni kalau ada seorang lelaki meminta kepada kalian ya agar menikahkannya dengan perempuan yang menjadi anak kalian atau kerabat kalian sementara laki-laki tersebut adalah laki-laki yang kalian pandang baik dari sisi agama dan pergaulannya nikahkanlah dia dengan wanita kalian ya dengan putri kalian dengan saudari perempuan kalian illatafa'lu kalau kalian tidak menikahkan orang yang kalian ridoi agama dan akhlaknya tersebut malah lebih menyukai lelaki lain yang meminang apa e, perempuan kalian ya apa kata Nabi ini saya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar ya gimana? terjadi fitnah dan kerusakan yang besar ya, jadi banyak perempuan yang enggak dikawinkan akhirnya jadi perawan tua laki-lakinya jadi bujang lapuk gitu ya Naam, akhirnya terbuka fitnah pintu-pintu perzinahan. Naam, begitu juga akhirnya banyak orang yang nikah bisa terputusnya nasab. Naam dan seterusnya. Ya, Jemaaharrahimakumullah. Setelah itu eh, si wali minta pendapat putranya atau putrinya, perempuan ini bawah perwaliannya, enggak boleh memaksa. Ya, minta pendapatnya. Dan kalau sudah cocok Baru langsungkan akad nikah Ya Akad nikah Ijab qabul Ya nah. Setelah Akad nikah Adakan walimatul urus Ya walimatul Ini hukumnya sunnah Menurut sebagian ahli ilmi Dan ada mengatakan wajib Karena Nabi SAW Memerintahkan Ya, kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an awlim walabishah ya, ada kena walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing nah, dan ini walimah bisa dilakukan kapan saja ya, bisa dilangkukan apa dilangsungkan setelah akad nikah bisa juga ditunda beberapa saat ya, setelah berakhirnya hari-hari pengantin baru Ya, tapi yang afdal adalah maksimal 3 hari setelah dulul. Nah ini yang didukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya hendaknya apa? Eh, dia mengundang dalam acara walimah itu orang-orang yang saleh. Iya, tanpa memandang kaya atau miskin. Ya. Karena ada ancaman dari Nabi, shalallahu alaihi wasallam. Sharro poam atau amal walimah sejelek jelek makanan itu makanan walimah yang seperti apa? Yud a ilai hal agniah, masakin yang diundang cuma orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin tidak diundang. Ini kata Nabi, sejelek jelek makanan walimah. Ya. Nah, jadi jamaah, alhamdulillah, jangan gengsi gengsian eh ya, walimahan itu jangan juga prinsipnya apa istilahnya mengukur untung rugi waduh ini karena saya keluar modal ya saya akan undang kalau orang-orang miskin ini nggak balik modal ini ya jadi yang diundang cuma orang-orang kaya supaya balik modal ya sampai ada yang bilang nggak apa-apa dah orangnya nggak datang yang penting amplopnya nyampe gitu kan nah, ini bahaya ya kalau ngundang orang dilihat dari sisi e, beramplop tebal atau tipis atau bahkan jangan ngundang dia dah ngabah dia emang gak pernah ngasih amplop misal. Oh. <laughs> Naudzubillah itu nanti terkena seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Ya, Jemaah Rahimani wa Rahimukumullah. Adapun orang yang diundang walimah hukumnya wajib untuk mendatanginya nya kecuali karena uzur dan disunahkan ketika dia menghadiri walimah untuk mendoakan keberkahan bagi kedua mempelai ya barakallahu lak wa baraka alaik wa fi khair itu yang dicontohkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jika rafa al-insan nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan apa? Iza tazawwaja qal barakallahu lak wa baraka alaik wa khair. Semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ya, setelah akad si laki-laki tadi resmi menjadi suami, si perempuan resmi menjadi istri, Disunahkan ya. Sebelum bertemu ayah si suami dan istri tadi apa e, bersiwak terlebih dahulu menjaga kebersihan mulutnya terutama karena dikhawatirkan tercium aroma yang enggak sedap masa kesan pertama dari aroma yang enggak enak gitu ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk rumah kata Aisyah radhiyallahu anha diawali dengan bersiwak ya Kemudian yang kedua serahkan mahar ke istri, ya ketika itu. Kemudian setelah itu berlemah lembutlah kepada istri dan ada sunnahnya juga apa memberikan susu, ya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan susu kepada Aisyah radhiyallahu anha setelah akad dan yang berikutnya. Disunahkan bagi Si suami Untuk memohon perlindungan kepada Allah Dengan cara membaca doa Sambil apa e Meletakkan tangannya Di bagian depan Ubun-ubun istrinya yeah, Sambil baca Allahumma inni as'aluka min khairiha Wa khairi ma jabalta alaih Wa a'udhu bika min syariha Wa syarih ma jabalta alaih Ya Allah Aku meminta kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan apa yang kau tabiatkan dia di atasnya. Lihat. Kita meminta kepada Allah kebaikan istri kita. Dan kita akui bahwa istri kita dia enggak sempurna. Ya, enggak ada yang sempurna 100%, enggak ada kejelekannya. Pasti ada kejelekannya. Makanya kita di awal sudah bilang wa a'udzu bika ya Allah aku berlindung kepada Engkau mir dari kejelekan yang ada padanya. Wascharimajabat taalaihi dan kejelekan apa yang sudah menjadi tabiat dia di atasnya. Ya, jadi kita sudah minta perlindungan kepada Allah dari masing-masing calon pasangan hidup kita. Pasti kita akui dia ada kekurangan, ada kejelekan. Tapi kalau kita sudah berlindung kepada Allah, insya Allah Sw. Allah akan melindungi kita dari dampak kejelekan itu. Nah ini disunahkan untuk membaca seperti itu. Nah, kemudian. Sebagian alut ilmi ada yang dia memandang disyariatkan untuk apa solat dua rakaat, ya solat dua rakaat kedua mempelai tadi. Sebagaimana dinukilkan asar Abu Said, maula Abu Usaid, Malik ibn Rabi al Ansari, ya. Nah, ini jemaah rahimani warahmatullah secara ringkas, ya bagaimana mewujudkan pernikahan Islami. Ya, Alhamdulillah, ya, selesai pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufil kepada kita semua untuk meraih keridloan dan kecintaannya ya, dalam setiap perkara yang disyariatkan kepada kita. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, sehingga kita berharap keberkahan dari Allah atas pernikahan yang dilangsungkan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bi hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Salatnya ya, salat tadi yang berdua itu. Nah, e berjamaah ya, suami sebagai imam ya dan si istri sebagai makmum. Dan posisinya tetap di depan dan belakang. Ya, di depan dan belakang. Nah, iya, ini sangatnya sahih ya sampai kepada Abu Sa'id. Diriwayatkan ibnu Abi Shaibah dalam Sanaf Demikian pula Abdul Razak Dan As-Syikh Al-Albani Rahimahullah Dalam Adabul Zifaf Mengatakan sanatnya sahih ya, Tentang Persyariatan Salat Dan doa yang tadi sudah disebutkan Nah, Wallahu ta'ala alam Naktafi bihada Subhanakallahumma bihamdika Ashadu adla ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik